Berikutnya lihat ya Apabila ingin mentaukitkan Domir rova mutasil Atau domir mustatir Ingat ya rova mutasil Bukan rova munfasil Domir rova mutasil Seperti dorobu Dorobetum Atau domir mustatir Seperti doroba Dorobat dengan menggunakan nafsun atau ainun dengan menggunakan nafsun atau ainun jadi kita pakai nafsun atau pakai ainun yang ingin kita taukitkan itu adalah domir rova mutfasil atau domir mustatir Maka wajib mentaukitkan pertama terlebih dahulu Maka wajib mentaukitkan terlebih dahulu dengan domir munfasil Jadi kalau domir rofa muttasil atau domir mustatir yang ingin ditaukitkan paham? kita mau taukitkan dengan menggunakan nafsun atau ainun maka wajib pertama kali itu ditaukitkan dengan domir munfasil, baru setelah itu didatangkan domir eh, setelah itu didatangkan nafsun atau ainunnya seperti Jitu Dari Ja'a ya Jitu Ana Nafsi Ana spiralnya deh Fungsi tidak ada di Jitu Ana Nafsi Itu nafsinya itu ada yang mutakalimnya Jitu Jitu Fi'ilmadi Mabaniun ala sukuni Wata'u Domir rofain mutasilun, mabniun alat domir fi mahalir rofain, fa'ilun. Nah Tu di sini domir rofa mutasil ingin kita taukitkan dengan menggunakan nafsun. Karena di situ tu takdirnya ana berarti kalau menggunakan nafsun, nanti domir yang cocok adalah domir ya mutakalim. Berarti nanti nafsi Cuman karena mu'akatnya itu berbentuk domir rofa mutfasil. Sebelum ditaukitkan dengan menggunakan nafsun atau ainun. Harus ditaukitkan terlebih dahulu dengan domir, rof, domir rofa munfasil. Berarti menjadi jitu ana sebagai domir rofa munfasilnya. Kemudian nafsi sebagai taukitnya. Ya, kemudian nafsi itu sebagai taukit. Kemudian Contoh berikutnya Ini tidak ada spidol ya Jadi boleh ditulis saja Zahabu dorobu, Dari Dorobu Kotalu Zahabu Hum Anfusuhum. Zahabuhum. Anfusuhum. Jadi Zahabu, Di situ ada. Damirofa' muttasil. Wawul jamaah. Paham? Kemudian Anfusu. Itu di menggunakan lafat af'ulu. Nafsun menggunakan lafat. Af'ulu. Kenapa? Karena mu'akatnya kan jah. jama. Maka dia diikutkan wazan akuluh, enggak boleh nafsu di situ. Kemudian domir hum, Anfusuhum. humnya itu sebagai mudaf ilahnya itu adalah domir yang kembali kepada wawul jamaah, karena wawul jamaah di situ kan takdirnya hum. Dorobah wa, dorobah huma, dorobu hum, ya takdirnya adalah hum di situ. Kemudian didatangkan domir rofa munfasil, dorob. Uh, Zahabu hum, hum itu adalah domir rofa munfasil yang memisah antara nafsun dan domir rofa mutasil. Paham? Itu kalau muakatnya berbentuk domir rofa mutasil atau berbentuk domir mustatir. Kalau mau ditaukitkan menggunakan nafsun sama ainun harus dimasukkan dulu domir rofa munfasil yang memisah, tidak boleh langsung. Sampai sini paham maksudnya? Ya, itu cara mentaukitkannya. Terus selanjutnya ditulis. Adapun apabila domirnya adalah domir nasab mutasil atau domir jer mutasil. Ya. Adapun apabila domirnya adalah domir nasab mutasil atau domir jer mutasil. Nasab ya, tadi kan rofa. Adapabila domirnya adalah domir nasab atau domir jer mutasil. Maka tidak wajib mendatangkan domir munfasilnya. Ya, tidak wajib mendatangkan domir munfasilnya. Jadi kalau domirnya adalah domir nasab munfasil, eh, nasab muttasil, atau domirnya adalah domir jerm muttasil, maka kalau ingin kita towkitkan menggunakan nafsun dan ainun, itu tidak wajib didatangkan domir munfasilnya. Berarti kalau domir nasab kan dorobahu. Berarti kalau domir nasob munfasilnya iyyahu, Paham ini? Atau dorob, dorob Dorob tuka Saya telah memukul kamu Di situ kan domir nasab munfasil Berarti kalau Memakai domir Munfasilnya Harusnya dorob tuka Iyaka Ainuka Harusnya seperti itu ya Ainaka tapi karena dia domir nasab mutasil maka tidak wajib didatangkan domir munfasilnya. Lihat contohnya, contohnya seperti akrom tuhum nafsahum, akrom tuhum nafsahum. Akrom tu di situ ada tu domir rofa mutasil. Saya telah memuliakan hum mereka. Domir nasab mutasilnya. Akrom tu hum, humnya itu adalah domir nasab mutasil. Nafsahum itu adalah taukitnya. Ya, nafsahum itu adalah taukitnya. Tidak perlu didatangkan akrom tuhum iyahum nafsuhum nafsahum. Kan kalau domir munfasil nasob munfasil. Iyahu iyahuma iyahum. Iyaha iyahuma iyahunna. Iyaka iyakuma iyakum dan seterusnya. Itu tidak perlu didatangkan. Kenapa? Karena domir yang mau dikuatkan itu adalah domir nasob atau domir jermutasir. Jelas? Jadi kalau masih memakai nafsun sama ainun, kalau yang ingin dikuatkan adalah domir muttasil, rofak muttasil, maka kita harus mendatangkan domir rofak munfasilnya. Namun kalau yang ingin dikuatkan, yang ingin ditaukitkan adalah domir nasab munfasil atau jer muttasil, dengan nafsun sama ainun, tidak wajib mendatangkan domir nasob munfasilnya tidak perlu ya, akrom tuhum tidak perlu lagi iyahum tapi kalau akrom tu maka harus ada ana tapi kalau akrom tuhum domir hum yang ingin ditaukitkan yang ingin jadi muakatnya maka tidak perlu didatangkan iyahumnya sebagai domir nasob munfasilnya Begitu juga hukumnya. Ditulis selanjutnya. Begitu juga hukumnya. Apabila. Mentaukitkan. Dengan menggunakan. Kullun. Jami'un. Dan amatun. ya Kullun. Jami'un. Dan amatun. Maksudnya, kalau kita mentaukitkan domir rofa mun, muttasil, menggunakan kulun jamiun atau amatun, hukumnya sama. Tidak perlu mendatangkan domir munfasilnya. Paham ya? Contohnya ditulis dulu. Komukulluhum. Komu kulluhum, atau safarna kulluna. Safarna kulluna. jadi kalau taukitnya adalah kulun, jamiun, amatun dia itu tidak perlu memakai domir munfasil Ya, mau yang ditaukitkan nanti domir rova domir nasab, atau domir jer dia tidak perlu memakai perantara domir, domir munfasil tapi kalau lafatnya adalah kulun, jamiun, dan Amatun Tapi kalau lefatnya adalah Nafsun dan Ainun Dia memakai perantara Domir Munfasil Kalau yang ditaukitkan adalah Domir Rofa Mutfasil Namun apabila yang ditaukitkan adalah Domir nasab atau Domir Jer Mutfasil Maka tidak perlu memakai Perantara dengan Domir Munfasil Berikutnya Fawait ini ya Ini anda tambahkan fawaitnya dulu Apabila lafadz lafadz tauqid maknawi bersandar kepada isim zohir. Apabila lafadz lafadz tauqid maknawi bersandar kepada isim zohir. Bukan domir ya mudofnya mudof ilainya itu berbentuk isim zahir semua lafaz-lafaz taukid maknawi kullun jami'un amatun kila kilta dan seterusnya itu tu irab eh, maka dia di sesuai dengan kedudukannya di dalam jumlah maka dia dii'rab sesuai dengan kedudukannya di dalam jumlah dan terlihat padanya tanda-tanda i'rab. Ana apabila lafaz-lafaz taukid ma'nawi kullun, jami'un, Amatun, nafsun, aynun, kila dan kilta itu kan lafaz taukid ma'nawi. Itu disandarkan kepada isim zohir. Artinya setelahnya isim zohir. Bukan berbentuk domir. Faham? Maka. Dia diikrob sesuai dengan kedudukannya di dalam jumlah. Jadi mau dibaca kulun, dibaca kula, dibaca kuli. Ya tergantung jumlahnya. Dan terlihat padanya tanda-tanda ikrof. Contohnya, zarni nafsus sodiki, zarni nafsus sodiki. Oke, okay, kau sodik. Zaroni, Zaro itu fiilmadi. ni adalah domir nasab mutasil. Nafsu di situ dibaca rofa sebagai fa'il. Artinya hukum taukit di sini batal. Kenapa? Karena dia bersandar kepada isim, zo, isim zohir. Ya? Karena dia bersandar kepada isim zohir. Maka hukum taukid batal, artinya irobnya dia bagaimana nanti? Ya tergantung dengan amilnya. Kalau amilnya menuntut harus rofa sebagai fa'il, maka dia dibaca nafsun sebagai fa'il. Kalau amilnya menuntut dia harus nasab sebagai mafulbi, ya dibaca nasab sebagai mafulbi dan harokat irobnya terlihat. Sedangkan kan asalnya kolun nafsun ainun dan sebagainya ini kan harokatnya nanti itu kan tergantung mu'akatnya. Nah sekarang ini permasalahannya, dia sudah tidak bersandar kepada domir. Artinya kalau tidak bersandar kepada domir, hukum taukidnya batal. Jadi bagaimana cara membacanya? Tergantung amilnya. Karena zaro itu adalah fiil madi yang membutuhkan fail dan fail itu adalah rofa, maka nafsun dibaca rofa sebagai failnya. Atau seperti perkataan Allah. Kullu nafsin za'ikotul maut. Ya. Kullu nafsin. Dibaca kullu. Paham? Nafsin itu adalah mudhof ilihnya. Tapi bukan berbentuk domir. Dia dibaca kullu karena dianggap sebagai mubtada Zaiqotul Itu dianggap sebagai khabarnya. Padahal dia aslinya Kalau domir sebagai mudhuf ilihnya Iropnya dia tergantung mu'akad Namun karena yang mudhuf ilihnya Bukan berbentuk domir Berbentuk isim zohir Maka Iropnya Tergantung tuntutan amilnya Adapun kalau kila sama kilta Kemarin sudah kita sebutkan Dia di ikrob sesuai dengan tuntutan amil Cuman ikrobnya dengan mukoddar Paham ya? Kila sama kilda, Kalau tidak bersandar kepada domir Ikrobnya itu sama seperti yang tadi Paham? Sesuai dengan tuntutan amil Cuman ikrobnya dia dengan harokat Mukoddar Karena dia dianggap isim maksur Kalau ini kan isimnya Isim sohi, isim biasa Sehingga ikrobnya nanti terlihat Kalau tidak ada, anda cukupkan dulu subhanaka allahumma rabbana bihamdik shallu allah ilaahi innaka